Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Kali ini saya akan membahas tentang Hatir ilham dan hatir wal waswas. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya Tentang kisah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama Itu tidak ada yang disebut dengan kitab tidak ada yang disebut dengan Al-Qur'an justru kata Al-Qur'an itu sendiri datang dan muncul ketika Rasul mendapatkan wahyu pertama di mana di situ dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu pertama itu adalah perintah untuk ikra' bikra artinya bacalah, mengakhirnya menjadi Al Qur'an. Al Qur'an ya bacaan. Al Qur'an. Nah dari situ Rasul mendapat perintah ikro. Tapi apa yang harus dibaca? Karena tidak ada satupun kitab. Tidak ada satupun kitab waktu itu. Tidak ada kitab Injil, tidak ada kitab Taurat, tidak ada kitab Jabur. Tidak ada apalagi Al-Quran karena belum ada kitab Al-Quran waktu itu. Ikhlak baca baca apa? Nah ternyata Rasul ketika mendapatkan Muhyiddin itu bergetar menggigil hemat tubuhnya. Dia bergetar. Itulah yang disebut dengan hatir ilham. Hatir bergetar. Tapi muncul ketenangan, tenang muncul rasa yang sangat damai yang tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata namun Rasul belum bisa menjabarkan ini apa? pikirannya belum konek belum matching antara pikiran dengan rasa belum matching karena Rasul juga dari kecil sampai usia 40 tahun Ketika mendapatkan wayu pertama, itu mendominasi hidupnya dengan akal. Sehingga ada, ada ayat yang Mata-an wa wajadaka dolan pahadam. Dan aku temukan itu dalam keadaan dolan, doli. Artinya, dia belum mengenal yang namanya Allah. Dia baru mengenal sebatas Allah dari pikirannya, dari belajar. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan arti ilham, getaran dari dalam sehingga pikirannya masih belum bisa baca nih ikhro ikhro apa baca apa lalu keduanya baca baca apa barulah yang terakhir ikhro kita baka kafa binamsika bacalah kitabmu bacalah dirimu kafa binamsika jadi yang disebut ikhro Al-Qur'an Itu adalah Apa yang ada di dalam rasa Itulah hadir ilham Dan hadir ilham memberikan ketenangan Memberikan kedamaian Dan memberikan sesuatu Yang tidak bisa digambarkan dengan Kata-kata bahagia Bahagia itu Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata Kalau kesenangan Setiap orang bisa bersenang-senang Banyak lintanya bersenang-senang bisa Terus punya rumah, punya ini, itu orang bisa bersenang-senang tapi dalam kesenangan itu belum tentu ia mendapat kebahagiaan karena bahagia itu harus lepas dari yang namanya suka dan duka, bahagia itu harus lepas dari yang namanya angan-angan Nah, ketika rusuh mendapatkan bahagia pertama tidak ada kitab Ingat, tidak ada kitab yang dia baca bahkan sampai meninggal pun tidak ada kitab karena rasul bukan ahli kitab tapi Quran yang berjalan Quran yang berjalan itu dia selalu introspeksi diri dia selalu membaca diri hatir ilham terjadi karena rasul saat itu bertahanus tahanus di sini saya menyebutkan adalah latihan ilmuan terserah diri kepada allah dia bertahan bersadir pada Allah, tiba-tiba dia mendapat ketaran yang sangat tebak. Dia bertanya, ini apa nih? Karena pikiran belum bisa matching. Tapi lama-lama dia sadar, oh ini yang disebut hatir ilham. Oh ini yang disebut membaca diri. Oh ini yang disebut Al-Quran. Dari situ dia memahami banyak hal. Ilmu Allah yang tadinya rumit untuk dijelaskan ilmu semesta yang tadinya rumit dijelaskan tapi ketika keluar dari getaran yang halus dan halus, yang sangat dalam di dalam diri yang paling dalam rusuh ketika menyampaikannya menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dipahami bahasa yang sintok bahasa yang sangat sederhana tapi kenyataan yang saya lihat saat itu. Yusuf kembali Hal yang ilmu Allah itu yang seharusnya sederhana Seharusnya simple Seharusnya mudah untuk diterima Tapi malah jadi rumit Malah jadi berbelit-belit Malah menimbulkan kegelisahan dalam pikiran kita Malah berangan-angan surga begini, dajah begitu Jadi angan-angan Gelisah Nah ketika muncul rasa gelisah angin-angat, marah ketika melihat orang berpendapat yang tidak sesuai dengan pikirannya tidak sesuai dengan idenya, tidak sesuai dengan ilmu yang diperimanya dari luar itu sebetulnya hatir was-was jadi ada dua hatir ilham dan hatir was-was jangan salah, ini lawannya kalau hatir ilham datangnya dari dalam keluar, dari dah Sipat, asma, afal. D, sipat, asma, afal. Nah, kalau dari luar, kalau dari luar, itu dari pikiran dulu. Pelajaran beri membaca, melihat, mendengar. Seperti kalian, misalnya melihat saya, tu masih dari luar. Ini maksudnya baru dari afal ke asma. Sehingga kentang Allah pun hanya baru sebatas asma. Tentang Allah pun baru sebatas mengatasnamakan. Makanya Bismillah yang romandulim akhirnya banyak diartikan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maknanya yang dengan nama Allah akhirnya banyak orang yang mengatasnamakan Allah, tapi sifatnya tidak romandulim. Atau dengan menyebut nama Allah, kalau menyebut saja itu tidak berserta dengannya. Contohnya, saya makan dengan menyebut nama daging. Itu berarti makan tidak dengan daging, tapi hanya menyebut saja. Hanya sekarang orang hanya sampai pada asma, hanya sampai kepada lisan, hanya sampai kepada jin, pikirannya. Dia mau apa Qur'an, dia paham Qur'an, tapi Qur'annya tidak masuk ke dalam rasa. Qur'annya masih menendak di pikiran. Burannya baru masih di asma-asma saja. Ya panen mengacokan asma-asma, tapi tidak masuk ke dalam sifat, tidak masuk ke dalam datnya. Harusnya yang namanya hati ilham itu dari dat dulu ke sifat, ke asma, baru of al. Ya, nah sekarang kebanyakan baru dari otak pikiran, hanya jadi asma-asma saja. Hanya menyebut nama-nama saja Akhirnya banyak orang yang mengatasnamakan Oh saya atas nama Allah Demi Allah Saya utusan Allah Itu ngaku-ngaku Karena orang-orang yang benar-benar mendapatkan Hati rilang Tidak akan mengaku-ngaku Nabi Tidak akan mengaku-ngaku Rasul Saya tidak mengaku Nabi Saya tidak mengaku Rasul Saya hanya manusia biasa Saya hanya manusia biasa Tidak punya apa-apa Tidak bisa apa-apa karena Allah wala, wala kuat ayah bilang tidak ada daya dan upaya kecuali Allah katanya nah. tidak ada daya dan upaya hidup kita digerakkan oleh Allah kenyataannya kalau seandainya kita mengenal Allah baru sebatas asma baru sebatas ucapan baru sebatas pikiran idealisme baru sebatas dari belajar dari luar itu tetap saja hidupnya belum Lahaula walapatailah bila hidupnya masih dikuasai oleh pikiran sehingga gimana sifat pikiran ini marah, benci, caci maki, mencelah, bahkan mengungkap sesat, mengungkap dajab kepada orang lain yang tidak sepaham dan tidak sepemikiran dengannya. Orang dipaksa untuk sepaham dan semikir sepemikiran dengannya. Ini sama kayak anak SD semua orang harus ragam kebaju merah putih gak bisa Tuhan itu justru menginginkan perbedaan karena perbedaan itu adalah rahmat rahmat yang dilalami nah, yang namanya hatir ilham dari dalam lalu keluar tapi apa-apa yang dari luar seperti dipelajari laparan-laparan, dikiran-dikiran misalnya ataupun misalnya pakai waso-waso-waso kayak dukun begitu, sampai banyak batu alihnya, dia selalu ngaku-ngaku, oh, saya bisa begini, saya sakti, saya begitu, saya begitu. Itu orang-orang palsu, kebanyakan dia masih ngayal, karena dia masih baru sebatas asma, baru sebatas pelakuan. Hanya mengatasnamakan saja. Allah hanya dijadikan atas nama, tidak berserta Allah di dalamnya karena ketika dia melihat orang yang berbeda pahamnya dengan biasanya langsung marah kaya korek hapi, kayak pentol korek kegesek dikit, langsung berapi kegesek dikit, langsung ucap orang lain kafir, kegesek dikit, langsung gejolak, emosinya marah anggap sesatlah sama orang lain anggap kafirlah begini-begitu padahal kalau kembali ke rasa dirinya dia adalah kolam yang sempit dan dangkal orang yang dangkal pemikirannya orang yang dangkal, sempit pikirannya, tidak luas itu mudah dipengaruhi mudah terpengaruh melihat orang yang berbeda pemikirannya saja dengan dia langsung marah, melihat orang yang berbeda saja idealisme dengan dia, langsung mencap sesat dan kafir itu artinya dangkal itu artinya sempit Pikirannya, kalau luas seperti Samudra, luas seperti lautan dan Galang, itu orang mau masukin sampah, orang yang mau dia ayat terserah saja. Dia tersenyum, karena apa? Tidak akan mempengaruhi dirinya. Dia tidak kenal, dia hanya menyampaikan. Makanya Rasul selalu mengatakan, aku manusia biasa, kata Rasul, dan aku hanya bertugas menyampaikan. Adapun diterima dan tidak, ya terserah. Kerana hidayah itu milik Allah. Hidayah itu hanya milik Allah. Dan hidayah masuk ke dalam ruji jiwa dulu. Kemudian itu juga wanajalahu. Dan Allah itu menurunkannya. Wajilah kuru Dari dat ini wajilah kuru bohum. Dari dat ini menyentuh kautu. Menjadi sifat. Lalu keluarlah dalam perbuatan dan asma-asmanya Nah sekarang orang hanya baru asma, baru nyampe asma tadi di waduh dari bawah dulu dari syariat itu gak nyampe cuman di syariat aja cuman di asma aja, cuman di ucapan aja cuman di kata-kata, cuman di atas nama Allah mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan agama mengatasnamakan Islam tapi sebetulnya dia baru mengaku-ngaku akhirnya ngaku Nabi, akhirnya ngaku turunan undib, akhirnya ngaku turunan Rasul ini itu disembah lagi sama orang dianggap dirinya paling hebat itu karena apa? karena masih dari luar dari luar itu kalau masuk ke dalam jadi sampah dari luar itu kayak makanan masuk ke dalam bulut keluar dari, jadi pai apa-apa yang dari luar dipelajari oleh Telinga, pikiran, dan nafsu itu akhirnya cuma jadi sampah. Akhirnya cuma jadi tahi, makan, minum, jadi tahi ujung-ujungnya. Nah, ini permisalahan. Permisalannya, permisalan, misalnya rumah tubuh ini adalah rumah. Rumah ini berantakan nafsu di dalamnya, karena banyak barang dari luar dimasukin ke di dalamnya kursi uh, ini itu masuk ke dalam sampai sesak dalam rumah ini. nah bagaimana agar teratur hidupnya? Bagaimana agar damai hidupnya? Maka sampah-sampah yang ada di dalam rumah itu harus dikeluarin dulu. Dibersihin dulu, digosok dulu. Diempel dulu rumah di dalamnya yang kotor yang penuh isi dengan sampah. Dikeluarin dulu apa-apa yang kagaknya dari luar masuk ke dalam rumahnya dikosong lindu barulah bisa diisi oleh hati ilham barulah bisa diisi oleh datt Allah barulah bisa diisi oleh cahaya Allah barulah bisa diisi oleh ilmu yang benar tapi kalau seandainya kita masih menyimpan sampah-sampah yang dari luar dimasukkan ke dalam maka itu tidak akan selesai itu meralui justru kan menunjukkan api mengaka yang lebih besar di dalam diri kita beda orang melihat orang beda, Arti pemikirannya langsung parah langsung anggap sesat, langsung anggap tapir itu artinya di dalam otak kita, di dalam hati kita penuh kebusukan tumbuh kedengkian sedangkan orang muslim mencelak saja itu sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri di ayat surat al Hujurat. Dikatakan surat 12-12nya surat al-ajr taslim. Hei orang-orang beriman, janganlah kamu celak orang lain atau golongan lain karena boleh jadi yang mencelah itu lebih baik dari kamu yang mencelah. Dan sudikah kamu memakan bangkai saudaramu sendiri? Permisalan orang yang sering mencelah, permisalan orang yang sering menggelap sesat dan kubur kepada orang lain yang tidak satu ideologi dengannya, itu sama seperti Orang yang memangkai bangkai saudaranya sendiri, sehingga tidak salah dong kalau saya mengatakan orang yang cepat mudah terbakar emosinya, cepat menganggap kaper orang, cepat memangang cepat menganggap doling ke orang, cepat menganggap sesat ke orang itu adalah bangkai, bangkai lebih busuk dari bangkai, dan orang-orang seperti itu dangkal seperti terpengaruh, kolam yang dangkal kan cepat terpengaruh. Dangkal dan sempit. Coba luaskan hatimu. Luaskan perasaanmu agar seperti samudah yang luas dan dalam. Orang masukin sampah, orang mau nyelah, mau apa, santai aja. Jangan rilek, bro. Bukan marah-marah. Beda pikiran dengan orang lain, ya biar saja. Orang punya hak pemikirannya masing-masing. Nah, disinilah hatirin alam bekerja. Ketika hatirin alam bekerja, dia akan menangani. Dia akan damai seperti siang muda. Tapi ketika hatir was-was yang datang, kalau hatir was-was itu dari luar. Dari bisikan. Oh, saya mendapat wahyu. Tapi wahyunya bisikan. Nah, itu bukan wahyu. loh Itu bisikan setan. Karena wahyu itu bukan berupa bisikan, bukan berupa kata-kata, bukan berupa wahyu. Itu berupa tulisan ikro, gitu-jala-jala, gitu-jala, gitu. Jalan -jalan, gitu ada tulisan ikro gitu ngelayang ngelayang ngelayang, ngelayang, ngelayang, ngelayang, ngelayang, ngelayang, ngelayang. itu imajinasi akal pikiran ikro itu adalah getaran di dalam rasa dat di dalam dadamu yang paling dalam getaran ilham hatir ilham dari dalam dat sipat asma am -am. itulah hatir ilham tapi kalau misalnya mendengar melihat berpikir hmm? semua yang dipelajari oleh indera Indra ini tak amat mas-mas menunjukkan rasa amarah Allah diwasnisu nisudurin nas tiwanas jadi saiton yang datang dari luar itu banyakanlah saya itu udah jin pikiran nah disinilah kita harus kembali menjadi manusia manusia itu pakai rasa manusia itu pintar merasa sedangkan hatir waswas adalah orang yang selalu merasa pintar ini jin jin itu selalu merasa pintar sedangkan hatir waswas atau insan apalagi yang disebut insan kamil adalah orang yang pintar merasa beda merasa pintar dengan pintar merasa jadilah pintar merasa jangan merasa pintar karena kalau merasa pintar emang eh, muncul karena kalau merasa pintar menyatukan orang lain dianggap orang lain yang berbeda pikir tidak sesat emang kafir ya. itu merasa pintar jangan merasa pintar bro. itu adalah pengaruh jin setan dan iblis itu pengaruh dari hatir was-was was-was itu istijrah bisa sakti bisa ini, bisa itu kayak para penyihir itu istijrah tapi kalau yang dari hatir ilham maka akan menunjukkan mujijah dan mujijah itu bukan sesuatu yang disebut bisa terbang, bisa menghilang bukan kalau bisa terbang, saya hilang, bisa gitu itu mah datangnya dari iblis datangnya dari jin itu mas Saiton, kayak penyihir-penyihir. Tapi kalau yang disebut hati ilham, ketika dia berbicara dengan temannya, nur, saudaranya, itu membuat orang tenang, membuat orang damai. Itu hati ilham, bukan sesuatu yang maya, sakti ini itu. Hati ilham itu adalah menjadi diri sendiri, menjadi manusia. Karena kita ditugaskan hidup di dunia ini untuk menjadi manusia bukan untuk menjadi iblis, bukan untuk menjadi setan, bagaimana sifat iblis dan setan, suka mencelak suka menganggap orang salah suka menganggap orang sesat suka menganggap orang kafir ini dajal, dajal itu di otaknya di jidatnya ada tulisan kafir suka menganggap orang kafir itu sifat dajal kalau sifat manusia, sejuk tenang bagikan samudra yang luas dan dalam, tidak orang Semakin apa-apa Janganlah santai dan pria Berserah diri kepada Allah Maka Allah akan memberikan Hatir ilham Jangan hatir waswas -was Yang datang dari pikiran Yang datang dari Masuk Itulah perbedaan hatir ilham Dan hatir waswas. was Hatir ilham datang dari dalam Kalau hatir waswas datangnya dari Luar Semoga video hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selalu pantengin channel video saya ini. Karena setiap hari saya akan terus melakukannya. Setiap hari pasti saya akan terus membuat video-video baru termasuk dari request dari permintaan para viewer yang setia. Terima kasih atas dukungannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.